Assalamualaikum. Dalun berita malam edisi hari ini Sabtu 8 September 2018 dibacakan Ardian Syah. Gayu Alas Mountain International Freads 2018 sastrawan Sumo dipastikan berpartisipasi. Dolar naik, pasar ekspor kopi masih sepi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Saiful Azmi fotografer Priang itu telah berpulang. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambia FM. Berita malam Serambia FM juga bisa anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Bloks Mame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambia FM. Udarlun seniman dari Sumatera Utara yang tergabung dalam Forum Sastrawan Deli Serdang dipastikan ambil bagian di Gayu Alas Mountain International Fest 2018 yang berlangsung 14 September hingga 24 November. Keikutsertaan para sastrawan ini disampaikan Vicar Wieda, Tim Pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Gayu Alas setelah mendapat konfirmasi dari pengurus Forum Sastrawan Deli Serdang, Sugeng. Selain dari Sumatera Utara, seniman dari provinsi lain juga menyatakan siap menyemarakan festival yang berlangsung dua bulan ini, diantaranya seniman musik dari Bali dan Yogyakarta. Bahkan musisi Yogyakarta berniat memanfaatkan festival ini untuk melonsing album. Sudah dilun peningkatan nilai tukar dolar terhadap rupiah sejak sepekan terakhir belum berdampak terhadap harga jual komoditi kopi Arabica. Penyebabnya pasar ekspor kopi untuk saat ini masih sepi lantaran belum memasuki masa panen. Diperkirakan panen kopi Arabica baru dimulai pada bulan Oktober mendatang. Ketua Asosiasi Esportir Kopi Indonesia AEK AC, Armia Ahmad menyebut, memang nilai tukar dolar terhadap rupiah sejak beberapa hari terakhir cukup tinggi, namun hampir tidak berpengaruh karena produksi kopi masih rendah. Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'un, Saiful Asmi ST seorang fotografer humas dan protokoler sedda Aceh, meninggal dunia Sabtu. Menurut keterangan, Saiful Asmi meninggal pagi setelah subuh. Almarhum sempat dibawa ke rumah sakit cempaka Azahra. Belum diketahui secara pasti apakah Asmi mengidap penyakit. Namun, dari keterangan sejumlah pihak almarhum dikabarkan sempat muntah-muntah. Namun, informasi tersebut belum terkonfirmasi kepada pihak keluarga. Saat ini jenazah almarhum sedang difarduki fayahkan di rumah mertuanya di Kampung Lampulo. Rencananya jenazah Asmi dikumunikkan di kampung halamannya di Teringgading. Sudarlun <SILENCIO> pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia atau PLT Sekjenkoi Helen Sarita Delima tidak mempermasalahkan penunjukan Erik Thohir menjadi ketua tim sukses pencalonan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Helen mengatakan posisi Erik sebagai Ketua Umum Koi dan Ketua Tim Sukses Capres tidak menyalahi pasal dalam Olympic Carter. Eric resmi ditunjuk pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Jokowi Ma'ruf Amin untuk mengisi posisi Ketua Tim Kampanye Nasional di Posko Cemara. Eric dikenal sebagai pengusaha pemilik Mahaka Group yang memiliki lini bisnis yang bergerak pada bidang media, hiburan, dan olahraga. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evang. Sedarlun kawasan hutan di Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah di bawah pengelolaan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Kedu Utara terbakar Sabtu siang. Asisten Perhutani bagian Kesatuan Pemangku Hutan Temanggung Pusino mengatakan kawasan hutan yang terbakar berupa alang-alang atau savana. Kebakaran hutan diketahui sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu titik api berada di peta 10 Dusun Sibajak, Desa Canggal. Ia menyebutkan kawasan hutan yang terbakar merupakan daerah perbatasan antara BKPH Temanggung dan BKPH Wonosobo. Jarlun korban kecelakaan lalu lintas sebuah bus pariwisata berplat nomor B7025SAG ditanjakan Ciarui Gampung Bantarselang, Provinsi Jawa Barat bertambah menjadi 17 orang. Seorang dokter jaga RSUD Palabuhan Ratu Raditya Nugraha mengatakan korban meninggal dunia mayoritas karena luka parah di bagian kepala dan badan. Hal ini merupakan akibat benturan keras yang menyebabkan tulang patah hingga tembus ke organ dalam kesulitan bernapas, dan pendarahan. Menurutnya hingga saat ini masih ada beberapa orang yang kondisinya kritis dan sedang dalam upaya penanganan tim medis. Selain itu jumlah korban luka-luka pun masih bertambah dan telah menjalani perawatan di instalasi Gawat Darurat atau IGD RSUD Pelabuhan Ratu.